Wahai Allah, Yang Maha Pemurah, Maha Pengetahui, Maha Hakim. Saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, S.A.W. Dia telah memberikan berita Hadirin jemaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Albayan Ciajur, Radio dan TV RBK di Kebumin, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan Radio serta TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa Untuk melanjutkan kajian Amalan hati Kita sudah sampai Pada bab Tafakkur Poin terakhir yang kita Bahas adalah Cara atau kiat Agar kita selalu Bertafakkur Sekarang kita Masuki buah dari tafakkur Ada beberapa buah yang lahir hasil dari tafakkur Buah pertama adalah an-tafakku miftahu kulli khairin Tafakkur itu kunci seluruh kebaikan semua kebaikan yang kita lakukan Yang dilakukan oleh manusia Itu hasil dari tafakkur Kalau seorang hamba Selalu bertafakkur tentang ayat-ayat Allah yang dibacakan Atau ayat-ayat Allah yang tersaksikan Ayat Allah yang matseluah atau yang dibacakan itu al-Quran dan Hadis Yang tersaksikan, yang yang masyhudah adalah alam semesta Kedua-duanya ayat Allah Kedua-duanya harus difikirkan dan diperintahkan oleh Quran dan Sunnah Afala yatadabbarun al-Quran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 Dua-duanya harus ditafakuri Siapa orang yang mentafakuri kedua jenis ayat tadi Maka akan terbukalah pintu-pintu ma'rifatullah Dia akan mengenal Allah sebagai pencipta kedua ayat tadi Alam jagat raya ini Ciptaan Allah Quran Sunnah juga bersumber dari Allah. Siapa yang mempelajari kedua ayat ini, dia akan mengenal Allah Azza Wajalla dan otomatis dia akan mampu meraih kebahagiaan dunia akhirat yang tidak ternilai. Kenapa? Karena hasil tafakur melahirkan ilmu. Bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang dibacakan Quran dan Sunnah Melahirkan ilmu Bertafakur tentang ayat-ayat kauniyah di alam Melahirkan ilmu Dengan ilmu, kadar ilmu yang tertanam secara kuat Hilanglah atau berkuranglah kebodohan Dan berkurang pula ke berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala inna ahla al-aql lam yazalu ya'uduna bi dhikri 'ala fikri Wabil fikri 'ala dhikri hatta istayqadat qulubuhum wa fanatqat bil hikmah sesungguhnya orang-orang yang berakal mana berakal? Menggunakan akalnya. Karena semua manusia berakal. Tapi ada yang tidak menggunakan akalnya secara proporsional. Dan yang dimaksud menggunakan akal adalah menggunakan akal secara benar. Dipakai memahami Al-Quran Sunnah beserta alam ini. Orang yang berakal seperti itu. Selalu menyertakan zikir dengan fikir dan fikir dengan zikir Maknanya ketika dia berzikir Secara lisan hatinya, pikirannya berfikir Yaitu menghayati apa yang dizikirkan Ada penghayatan di dalam zikirnya ada kekhusyuan, ada ketenangan. Zikirnya tidak hanya lisan tapi juga hati. Tenanglah dia. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maknanya yang berzikir adalah hati. Lisan mengucapkan hati menghayati itu yang mewariskan ketenangan. Adapun zikir secara lisan semata-mata tanpa dihayati tidak akan melahirkan ketenangan jiwa. Ini yang menjadi jawaban kenapa orang banyak berkata saya selalu zikir tapi selalu resah. Padahal ayat Allah menyatakan dengan zikir hati menjadi tenang. Kok saya banyak berzikir tapi tetap resah, gelisah, risau, galau, tidak tenang. Karena dia mah berdikirnya hanya lisan. Al-Quran mah menyatakan dikirnya itu dengan penghayatan hati. Jadi orang yang berakal menyertakan dikir dengan fikir dan menyertai fikir dengan dikir maknanya ketika dia berfikir mulutnya ikut berzikir karena tidak tahan menahan rasa kagum pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla ketika memikirkan alam jagat raya yang dahsyat, besar Kompleks, komprehensif, ruwet besar. Oh, ini luar biasa Allah. Jadi hasil fikirnya melahirkan zikir Makanya tak ada satupun peristiwa, tak ada satupun kejadian yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar kecuali di sana ada zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun hujan ada zikir Ketika angin bertiup kencang ada zikir Ketika umpamanya halilintar menyambar-nyambar guruh menggelegar-gelegar ada zikir Ketika kita melihat orang lain menerima musibah dan kita selamat ada zikir Ketika kita yang mengalami musibah ada zikir Jadi Fikir dengan zikir adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Dan itu hanya ada pada diri ulul albab. Makanya dalam surah Al-Imran, Ulul albab adalah Al-Ladzina yadhkuruna allaha qiyamaw wa ku'undaw wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal adu ilal bait itu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk ataupun berbaring sambil bertafakur berzikir dan bertafakur tentang penciptaan alam jagat raya yang luas ini sampai keluar komentar rabbana ma khalaqta hadha batila Ya Allah, Engkau tidak menciapkan semua ini secara iseng, secara sia-sia, pengangguran daripada nganggur udah bikin langit dan bumi enggak begitu. Jadi semuanya ini pasti ada hikmah dan ada maksud yang besar. Faqina ada benar. Pelihara kami dari api neraka. Jadi kata Imam Hasan Al Basori, Ulul Albab. Orang yang menggunakan akalnya secara proporsional. Selalu menyandingkan fikir dengan zikir dan zikir dengan fikir. Ketika dia berzikir, fikirnya juga berjalan. Ada penghayatan. Ketika dia bertafakkur, lisannya juga berzikir. Sampai... Hatinya itu selalu terjaga, selalu bangun, tidak lalai, tidak mengabaikan, tidak melupakan. Fana taqad bil hikmah ketika dia berbicara, pembicaraannya penuh hikmah. Karena didasarkan kepada ilmu hasil dari bertafakur tadi berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Miftahu dari sa'adah makna Miftahu dari sa'adah adalah kunci negeri kebahagiaan di, di dalamnya dijelaskan langkah-langkah real agar kita Bisa masuk kepada negeri yang penuh kebahagiaan Surga Dunia dan surga akhirat Di dunia ada surga Kata Imam Ibn Luqayyim Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia Dia tidak akan memasuki surga akhirat Surga dunia itu apa? Kenikmatan ketika beribadah itu surga dunia Perpaduan antara fikir dan zikir itu ketenangan, kenyamanan hidup, keyakinan hidup luar biasa akan teraih, dan itu surga dunia. Nah dalam kitab Miftahul dari Saada berkata Imam Ibn Qayyim, Bidharul ilmi wa shaqiyyuhu, mutarahatu wa mudaqaratuhu talqihuhu kamu kata Bapak Nus Salaf mulahaturijal talqihun li Kata Imam Ibn Qayyim, ya, menebar benih ilmu dan menyiraminya adalah dengan cara mudakaroh dan mutorohah. Kalau kita menanam tanaman benih bagaimana caranya agar benih itu tumbuh subur tidak sekedar ditanam joljen kata orang Sunda mah itu apa ditanep karep joljen itu ditanam udah dibiarkan jadi he tekajen hmm enggak begitu tapi setelah ditanami di disiram setelah itu benih ditanam, disiram. Ya. Setelah tumbuh nanti bagaimana agar kuat terhadap hama, terhadap apa-apa gitu ya. Terus tumbuhnya subur kuat, diberi pupuk. Dibenteng apa dipagar biar tidak dipatuk hewan. Dipatuk ayam Dimakan kambing Dipagar Selamat Itu menanam Ilmu itu ibarat benih yang ditanam Dia bisa Tetap menjadi benih Kalau tidak disiram Kalau tidak dipupuk Kalau tidak dijaga Tapi bisa tumbuh menjadi Pohon besar Jangan dikira pohon besar itu jelek ada dalam ukuran langsung seperti itu enggak berasal dari benih dari biji kecil yang ditanam, disiram dan seterusnya. Ilmu itu seperti itu, ya. Adapun menanam benih ilmu serta menyiraminya dan memupuknya Pertama, menanamnya adalah belajar ilmu. Adapun, menyiraminya adalah dengan cara mudhakaruh. Mudhakaruh dilakukan setelah murojaah. Kalau murojaah mengulang-ulang, ngapalkan, kata orang Sunda, dihafalkan, diulang-ulang. Adapun, mudhakaruh memahami maknanya. Tidak sekedar hafal Teori, hafal rumus Hafal formula Hafal definisi Baik secara etimologi Ataupun terminologi Tidak sekedar itu Tapi faham isinya Bisa menerapkannya Itu mudhakar Dan di dalam Banyak ilmu termasuk Ulum syar'inya ada banyak definisi, banyak kaidah banyak rumus bagus dihafal tapi lebih penting lagi difahami dan mengerti penerapannya nah itu yang yang lebih perlu itu yang lebih perlu jadi merojaah ja ah, menghafal mengulang dihafalkan mudhaqarah difahami maknanya sampai bisa dalam bentuk penerapannya seperti contoh umpamanya dalam ilmu apa ya? ilmu tajwid ada hukum nun mati dan tanwin ada beberapa ada idhar ada ikhfa, ada idgam ada ikhlab, itu kan teori ya teori dia hafal tapi tidak sekedar dihafal diterapkan dia faham dan bagaimana cara menerapkannya ya contoh idhar adalah man ah, mana nun mati menghadapi huruf salah satunya hamzah harus jelas tidak boleh dengung tidak boleh panjang seperti itu itu teori diterapkannya juga bisa jadi Mengulang-ulangnya me, adalah menyiramnya Memudhaka rohnya Memahami maknanya adalah memupuknya Kemudian motorohah Motorohah itu mendiskusikan Diskusi dengan orang yang selevel Jangan diskusi dengan orang bodoh Jangan coba-coba pasien Diskusi penyakit dan pengobatannya dengan dokter Sotoi nanti pasien Pasien mah kalau mau nanya tentang, ke tentang obat dan penyakit Sifatnya bukan diskusi tapi bertanya Lalu dokter menjawab Bukan diskusi Dok saya mulas kemudian ini pinggang sakit Kata dokter ini mah mungkin begini begini. Ah kata saya mah bukan itu dok. berargumentasi Berargumintasi, kehilangan dokter, kesal ya. Bapak kesini mau berdebat diskusi urusan kesehatan dan penyakit atau mau berobat? Kalau mau diskusi sekolah kedokteran dulu, baru diskusi dengan saya. Di sini momen berobat. Momen si pasien harus nurut kepada omongan dokter. Dokter ahlinya, pasien awam. Jangan berdiskusi. Dokter bisa kesel. Jangan terbalik pasien jadi dokter, dokter jadi pasien. Kalau mau diskusi, sekolah dulu. Di, di fakultas kedokteran, diskusinya di kelas. Atau di seminar-seminar, boleh. Itu tentang kesehatan ya. Sama dalam urusan dunia Kita motornya mogok dibawa ke bengkel Jangan diskusi Menurut montir ini apa Kalau menurut saya begini-begini Montir bakal kesel loh Kalau bapak tau lah sama bapak aja Perbaikikan gitunya Jangan sotoy Gimana montir? Kata montir oh ini pak ininya Harus diganti Udah taat saja sudah Ya Jangan berdisuah Kalau menurut saya bukan ini mogok Tapi pentil nata dan nyambung Akhirnya kesel itu montir Apalagi urusan agama Berdiskusi dengan yang Sama-sama berilmu Jangan coba-coba Berdiskusi dengan orang bodoh Tentang agama Kalah kita Kenapa kalah? Kalau omong karena gak nyambung Berkata Imam Syafi'i Jadal tu jahilan wakwalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. <laughs> Karena kita bicara apa, dia bicaranya lain lagi tidak nyambung. Asal ngomong aja, mau nyambung mau tidak. Tahu nggak siapa penyusun kitab Alfiyah? Alfiyah itu kitab Nahu tingkat advance tingkat tertinggi, Ibn Malik. Ketika beliau pulang ke kampungnya Sudah belajar dan seterusnya Mau pulang ke kampungnya tuh, Di tengah jalan Jumat Dia surat Jumat Si Khotib kelihatannya gak ngerti tentang Jangan karenahu surat tajwid juga ngaco Kebayang isinya ini harus diluruskan. Seusih khutbah, dia berbicara berdua dengan sang khatib. Khatib ini tokoh. Dia langsung menarik Ibnu Malik ke tengah-tengah jamaah ini. Orang mengecek ilmu saya. Tadinya berdua. Karena itulah adab ahlu sunnah. Tapi dia menarik di hadapan jamaahnya. Apa pertanyaan kamu? Akhirnya dia bertanya, mahwa makrojul alif apa atau di mana makroj huruf alif. Syekh Timp nggak faham pertanyaan apa makroj teh. Katanya, akhirnya dia menjawab alif, ba, ta, fa, terus sampai iya. Pengikutnya yang Lebih bodoh Sorak wah, oh, Guru saya hebat Bisa menjawab Kalau antara jawaban Dengan pertanyaan tidak nyambung Kesanannya akan Lebih liur lagi Akhirnya Ibnu Malik sudah permisi Dan dia pergi dengan disoraki Kalah debat Jadi dengan orang bodoh Jangan berdebat Liur dia ngomong apa saja, selalu ngomong mau nyambung mau tidak. Diskusi dengan orang yang sesama berilmu, ya termasuk di medsos. Kelihatan orang memposting suatu tulisan terus memberi komentar, kan nggak nyambungnya. Ketika ada seorang ustadz yang menyatakan ini adalah sunnah yang wajib, ada yang komen sunnah makan kalau dilaksanakan berpahala kalau tidak dilaksanakan, tidak dosa. Kok ada yang wajib tuh? Enggak nyambung kan? Akhirnya dia mencela sang ustaz dengan kebodohannya. Seperti itu banyak abaikan, jangan didebat. Tambah didebat tambah lebur. Kata Imam Ibnu Qayyim kata beliau Menanam benih ilmu Menyiraminya Dan memupuknya Adalah Pertama menanamnya adalah belajar Menyiraminya adalah muraja'ah Memupuknya adalah Bermudhakarah Dan menguatkannya adalah Talqihuhu Talqih itu Mendiskusikan dengan orang-orang yang Sesama berilmu Dengan diskusi terbuka pintu fikiran kita dan wawasan kita Sebagaimana sebagian ulama salaf Yang mengatakan ini al-ahnab bilqis rahimahullahu ta'ala Yang dinukir oleh Imam ibnu asakir As dalam kitabnya Tarikh Dimash Beliau berkata Mulahatul rijal talqihun li'albabihah diskusi para rijal, diskusi orang-orang yang berilmu membuka wawasan pikiran dan otak mereka. Begitulah cara mengembangkan ilmu agar berbuah. Seperti Me mengawal pertumbuhan benih jangan biarkan benih ditanam kemudian dibiarkan begitu saja, enggak tapi selain ditanam disirami, dipupuk, dipagar dibuang tuh rumput-rumput yang kira-kira bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman ini kemudian dikondisikan agar sinar matahari bisa Mengenai benih yang ditanam jangan sampai terhalang karena sinar matahari dibutuhkan dan seterusnya seperti itu ilmu juga begitu menanam ilmu adalah belajar menyiraminya adalah memurajaahnya menghafalkannya ya kemudian memupuknya adalah memudahkan rohnya ya kemudian ah, jangan lupakan hidup dah di lingkungan ahli ilmu sampai penghalang penghalang yang menghambat pertumbuhan ilmu kita itu betul betul tersingkirkan seperti kita membersihkan rumput rumput kalau kalau ada benalu yang nempel di tumbuhan yang kita tanam ini dan seterusnya seperti itu dan bermudah bermulaha berdiskusi dengan sama ahli ilmu maka itu akan membuka wawasan. Masih kata Imam Ibn Qayyim, "Fal khairu was sa'adatu fi khizanatin, miftahuha at-tafakkur." Kebaikan dan kebahagiaan itu tersimpan di dalam sebuah peti yang terkunci kuncinya itu adalah bertafakur sebab apa? sebab siapa orang yang bertafakur, berfikir termasuk proses berjalan adalah bagian dari proses belajar adalah bagian dari tafakur tafakur akan melahirkan motivasi tafakur akan melahirkan ilmu Ilmu akan melahirkan motivasi Motivasi melahirkan kehendak Dan kehendak melahirkan amal Itulah lima hal dalam proses Pertumbuhan dan perkembangan tafakur sampai jadi amal Berkata Imam Ibnu Qayyim Fahahuna khamsatu umur ada lima perkara Pertama, Tafakkur Berfikir Thamratuhu al ilm. Buah dari berfikir adalah ilmu Dan belajar Termasuk Satu bentuk Tafakkur Objek yang ditafakuri Ayat Allah Quran Hadith dan Alam ini Itu objeknya nah, Dari Tafakurnya lahir Membuahkan ilmu Wal ilmu samratuhuma al hal lati tahduthu lil Buah dari tafakur dan ilmu melahirkan motivasi di dalam hati. Wa samratu dzalika al iradah Buah dari motivasi adalah kehendak keinginan. Wa samratuha al amal dan buah dari kehendak atau keinginan adalah amal. Contoh, contoh nyata nih ya. Umpannya kita belajar atau otak kita, hati kita mentafakuri ayat dan hadis tentang amalan sunnah. Di sana. Dijelaskan keutamaan amalan-amalan yang hukumnya sunnah Seperti sholat sunnah dan yang lain-lain Kita hati pikiran kita mempelajari ayat-ayat Allah Melalui hadis Nabi SAW tentang amalan sunnah Di antara hadisnya ada kan seorang sahabat Selalu membantu Nabi SAW Sampai Nabi merasa kahutangan budi. Lalu beliau berkata, sal, mintalah engkau. Minta buruh, minta upah, gitu ya. Menawarkan. Kata sahabat itu, enggak. Minta. Sampai sahabat ini seolah dipaksa untuk minta dan tidak bisa menghindar. Akhirnya dia berkata, as'aluka murafakatoka fil jannah. Aku minta agar aku bisa menemani engkau di surga. Si sahabat ini enggak matre. Tidak minta bayaran di dunia. Uang, makanan, posisi, jabatan dan yang sejenisnya. Tidak. Tapi minta agar dia bisa menemani Nabi. Salamu'alam sampai di surga nanti. Apa kata beliau? Fa'a'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Kalau begitu, tolong bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Kita kemarin jelaskan, hari Rabu pagi di radio ya. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat. Dan yang dimaksudlah memperbanyak sholat sunat. Karena kalau sholat fardu tidak bisa diperbanyak. Salat fardumah tetap 5 kali sehari semalam. 17 kali, 17 rokaat sehari semalam. 34 kali sujud dalam sehari semalam. Karena dalam satu rokaat 2 kali sujud kan? Berarti kalau 17 rokaat, 34 kali sujud. Itu salat fardum. Gak bisa diperbanyak, gak bisa ditambah. Berkurang mungkin ketika safar dikosor ya Kalau ditambah gak bisa Maka memperbanyak sujud Perbanyak sholat sunat Dari sini kita mengetahui sholat sunat Bisa menyebabkan seseorang Berdampingan dengan Nabi SAW di surga kelab Sholat sunat menyebabkan Allah akan mencintai kita. Kadar kecintaan Allah berbanding lurus dengan kadar ibadah sunnah yang kita lakukan. Berdasarkan hadis sahih... sohri Imam Bukhari, hadis kursi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Wala'yizalu ambiyyi taqarrubu ilaiyya bin nawafilih hatta uhibbahu." Seorang hamba, hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan dirinya kepada kepadaku dengan annawafil dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintai terus ketiga ibadah sunnah adalah penyempurna penambah ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan yang banyak bolong atau kekurangannya salat sunnah rawatib Sunnah apapun menyempurnakan menambal kekurangan sholat wajib. Yakin nggak sholat wajib yang kita lakukan sempurna tidak ada kekurangan. Yang ada bahwa kita yakin semua sholat fardu kita banyak bolongnya banyak kekurangannya ya nggak. Kita bisa secara fisik menyempurnakan sholat tapi secara psihis sulit secara fisik umpamanya sholatnya dikerjakan di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid, bisa kita usahakan ya. secara fisik umpamanya kita melakukan gerakan-gerakan sholat dengan cara mutaba'ah mengikuti cara sholat nabi s.a.w. bisa kita pelajari ya. secara fisik bisa adapun secara psihis ini yang sulit Pertama faktor keikhlasan Kedua faktor kehusuan Nah ini yang paling sulit Yakin gak dari awal takbiratul ihram sampai salam kita khusu semuanya? Enggak Belum tentu 10% kehusuan kita di dalam sholat Ya enggak 90% nya Ingat kepada dunia niat di setiap gerakan salat ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk selalu tersirat pikiran tentang urusan dunia. Betul apa benar? Betul dan benar. Itu bolong. Itu kekurangan. Itu dosa. Sudah kita pernah bahas. Kita pernah mengadakan daurah ketika ayat 3 membahas kitab Al-Khusyu' Fis-Solah Sesunan saya Al-Qahtani Rahimah Hafizahullah Ta'ala Al-Khusyu' Fis-Solah Di sana dijelaskan khusyu' dalam sholat hukumnya wajib Siapa yang tidak khusyu dosa terancam azab Ayatnya jelas, hadisnya banyak Salah satu ayat yang mengancam itu adalah fawailul lil muslimin alladzina hum han salatihim sahun. Celaka orang yang salat, ini ancaman adab. Salat gimana? Yang tidak khusyuk. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu lalai di dalam salat berakibat lalai seusi salat. Se se salatlah nabi bahwa salat itu harus tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah salat tuh jangan lagi kembali kepada kebiasaan buruk sebelum salat, jangan. Salat tuh harus ada dampak positif terhadap akhlak. Siapa yang setelah salat dan sebelum salat akhlaknya sama nyebelin, selalu menyinggung perasaan orang, selalu membuat orang lain tidak nyaman berada dekatnya berarti sholat orang tadi mardud atau tertolak karena sholat yang benar dan diterima adalah tanha anil fahsyai wal munkar mencegah dari perbuatan keji dan munkar siapa orang yang seusai sholat masih keji dan munkar dia lalai Terhadap tujuan utama sholat Karena lalainya dia selama sholat Selama sholatnya tidak khusyuk Dia azab Dan ini yang menjadi dalil wajibnya khusyuk Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan selama sholat Mungkin faktor keikhlasan Mungkin faktor kekhusyuan Mungkin faktor uh, Banyak faktor waktu Tidak berjamaah di, Dengan imam di masjid tanpa gitu ya. udhur Termasuk faktor kekhusuan Banyak dosa yang kita lakukan Selama sholat Makanya jangan kaget Pas Nabi SAW Salam ke kanan salam ke kiri Yang pertama kali beliau Lakukan selesai salam apa? Istighfar astagfirullah Astagfirullah astagfirullah, astagfirullah Tiga kali kalau setelah sholat istighfar kayak yang sudah dosa, ayah betul sudah dosa. Karena banyaknya hak Allah yang kita abaikan selama sholat. Tidak kita tunaikan dengan sebenarnya, dengan selayaknya. Dan itu dosa. Itu bolong-bolong, itu kekurangan. Apa penambahannya? Sholat-sholat sunat. Dan banyak lagi tuh keutamaan sholat sunat. Jadi sholat sunat itu menyebabkan orang itu bisa menjadi pendamping Nabi s.a.w. di surga. Sholat sunat menyebabkan Allah mencintai. Sholat sunat bisa menyempurnakan, menambal kekurangan-kekurangan sholat fardu. Sholat sunat menyebabkan Allah akan membangun bagi dia satu istana di surga. Dan banyak lagi. Ini ilmu ilmu hasil tafakur hasil tazakur hasil belajar dari ilmu ini lahir motivasi kan ya wah sholat sunat itu luar biasa memang sunnah sih tapi luar biasa kalau sholat sunat ditinggalkan bahaya kita diazab bukan diazab karena meninggalkan sholat sunat tapi karena ibadah wajib kita banyak, kurangnya dan tidak ter tertambal tidak tertutupi oleh sholat sunat bahaya kita kalau nggak nggak melakukan ibadah sunnah tuh karena kewajiban kewajiban kita banyak kurangnya sehingga tidak ada penambahan lahir motivasi untuk melakukan sholat sunat motivasi ini melahirkan keinginan tekad yang kuat untuk melakukan sholat sunat lahirlah amalan sholat sunat jadi, lima perkara yang menjadi penjelasan detail perkembangan dari tafakur sampai ke amal. Tafakur, melahirkan ilmu. Ilmu, melahirkan motivasi. Motivasi, melahirkan kehendak atau keinginan. Keinginan, melahirkan amalan. Amal baik tentu saja, ya. Amal baik. Tapi juga bisa amal buruk kalau ilmu yang dipelajari atau tafakur yang dilakukan tentang keburukan iya nanti akan terjelaskan. Kalau demikian maka fal fikru idzan huwal mabda wal miftah lil khairati kulliha. Dengan demikian tafakur adalah mabda. Fondasi ya atau apa namanya landasan dan kunci lahirnya setiap amal baik seluruh amal baik diawali oleh adanya tafakkur da dari sinilah maka berkata Imam Ibnu Qayyim yukshafu laka Anfadhil tafakur dan syarofih, danNahumin afdul amal al qalbi dan anfa'uha lahul. Dari penjelasan dan gambaran tadi terbukalah bagi kita tentang keutamaan tafakur dan kemuliaannya, Bahwa tafakur karena dia fondasi atau mabda atau pokok pangkal lahirnya amalan-amal baik maka tafakur merupakan seutama-utama amalan hati dan amalan hati yang paling bermanfaat itu diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud dari Saadah Juz yang pertama lalu beliau melanjutkan seorang manusia pasti berfikir cuma objek yang dipikirkan bisa baik, bisa buruk kalau seseorang memikirkan perkara-perkara yang baik Maka akan lahir ilmu yang baik Lahir motivasi yang baik Lahir kehendak untuk melakukan yang baik Dan lahir amalan-amalan yang baik Makanya berkata salah satu ulama salaf Salah satu yang jelas berkata yang begini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tafakkuru sa' khairun min qiyamil Berfikir sesaat, maksudnya berfikir tentang ilmu, tentang kebaikan lebih baik lebih utama daripada qiyamul lail. Malah Imam Syafi'i menyatakan tafak fil hadithis sa'atan khairun wahab ilaya min solati alfi rokaat bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih baik dan lebih utama dan lebih aku sukai daripada solat malam sekalipun seribu rokaat bayangkan kalau ada solat malam seribu rokaat ya ikhlas, ya khusyu, ya mutabaahah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, uh kebayang gede pahalanya tuh ya. Tapi kata Imam Syafi'i, belajar hadis, berfikir tentang hadis sesaat saja lebih baik. Mana lebih baik? Aksaroha ajra. Lebih banyak pahalanya dibanding salat malam sekalipun seribu rakaat. Kenapa? Pertama, sholat malam walaupun seribu rakaat ikhlas khusyuk, mutabah sesuai dengan sunnah Nabi saw. Tapi pahalanya hanya seketika. Selama sholat dia dapat pahala. Beres sholat kan, beres salam kanan salam kiri beres sholat putus pahala. Adapun ilmu Ilmu ma'abati jadi jari. ya, ya. Ketika belajar ilmu dia dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mendakwahkan mengajarkannya dapat pahala. Setelah semuanya itu selesai dia tidur bahkan dia mati. Pahala tetap mengalir ke alam kuburnya. Kenapa? Karena ilmu yang pernah diajarkannya, didakwakannya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Orang yang sudah mati ilmunya masih manfaat bagi orang yang masih hidup, pahalanya ngalir terus. Ida matab Adam, Ida matab Nuh Adam, yang kato amaluhu ilmin salatin. Kalau seorang anak Adam mati putus seluruh amalnya, maknanya putus seluruh pahala dari amalnya kecuali tiga. Salah satu di antara yang tiga apa? Al ilmu yuntafahumbi ilmu yang bermanfaat itu mengalir terus nggak akan putus tuh ya ini alasan pertama kenapa belajar sesaat lebih baik daripada sholat malam sekalipun seribu raka alasan kedua sholat malam walaupun seribu raka ikhlas khusyuk mutabah tapi manfaat dari sholat malam hanya untuk diri sendiri. Orang lain memang akan kecipratan pahala. Kita nonton yang tahajud yuk, biar dapat pahala. Ada yang begitu? Tidak ada nonton orang sholat, tidak dapat pahala. Maka orang yang tahajud hanya memiliki manfaat. Merasakan manfaat dari tahannya untuk diri sendiri. Adapun ilmu. Tidak hanya untuk diri sendiri. Tapi untuk orang banyak. Dan niat kita mencari ilmu harus demikian. Harus bisa memberi manfaat ke orang banyak. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah. Al-ilmu la ya'diluhu shay'un in suhatin niatah. Ilmu itu tidak ada bandingannya dibanding amal apapun bila niatnya benar, niat mencari ilmunya benar. Ditanya oleh muridnya Fakih Fadlilik bagaimana niat yang benar itu, dia menjawab yanwi raf al jahli an nafsi wa an kairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain karena sudah kita terangkan, kebodohan sumber dari seluruh keburukan orang bisa kafir orang bisa musyrik, orang bisa berbuat bid'ah, orang bisa berbuat maksiat, itu karena kebodohan dan ilmu adalah sumber segala macam kebaikan orang bisa berbuat baik itu karena ilmu Walaupun dia harus berkorban fisik, sihis, harta bahkan jiwa. Kenapa orang mau menunaikan ibadah haji maha sampai ratusan juta. Terus lama di sananya. Terus capek dan menderita di sananya. Apalagi sekarang nih bulan Agustus puncaknya musim panas. Udaranya panasnya di atas 50 derajat celcius Keran aja dibuka Tengah buah, bisa bikin kopi Kita begitu keran dibuka mau Ngubudu, ngajere teh Panas Apalagi udaranya ya. Apalagi orang Indonesia Maktabnya itu di maktab yang jauh Dari Jamarot Berjalan itu bisa Dua jam Bahkan lebih karena macet Pepe itu bisa lima jam atau enam jam. Berangkat pada duhur pulang maghrib. Dalam kondisi macet berdesak-desakan. Ratusan juta keluarnya itu uang. ya Itu yang plus atau yang semi plus. Terus lama waktunya. Meninggalkan pekerjaan, sanak, saudara, keluarga dan seterusnya. Pengorbanannya itu dari seluruh dimensi Uang, fisik, psikis gitu ya Termasuk juga segala macam Kenapa mau? Ini karena ilmu Karena tahu itu pertama wajib bagi yang belum melakukan haji dan dia mampu Kedua tahu bahawa pahalanya gede Al-ajru alal qadril masyakkah Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan Yang dialami selama ibadah Makin menderita, makin gede pahala Maka haji itu kata Nabi Al-hajjul mabrur Laisalahul jazailal jannah Haji yang mabrur itu enggak ada balasan yang pantas untuk mereka kecuali surga. Karena pengorbanan yang luar biasa besar. Iya. Orang tahu itu surga loh. Orang tahu dosa-dosanya diampuni loh. Orang tahu pahalanya besar loh. Makanya uang ratusan juta Nah, ada nilai apa-apa dibanding hasil dari haji untuk kepentingan ya dunia kita, ya akhirat kita. Uang yang kita keluarkan untuk haji dan umrah Allah ganti masih di dunia ini juga. Tidak akan sia-sia. Dan di akhirat, ya jelas. Balasan jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang Allah berikan di dunia. Berkata Imam Ibn Qayyim, ma min madhin fil quran illa wahwa min thamratil ilm wama min dhammin fil quran illa wahwa min thamratil jahal tidak ada satu pun pujian di dalam ayat, dalam al-quran kecuali itu pasti buah dari ilmu Allah memuji orang bertakwa orang yang bersabar orang yang beriman orang yang beramal beramal dipuji oleh Allah itu buah dari ilmu orang bisa bertakwa karena ilmu bisa beriman karena ilmu bisa beramal soleh karena ilmu kalau nggak ilmu nggak akan bisa dia beramal soleh mau beramal soleh gimana ilmunya juga nggak tahu mau termotivasi gimana balasan Allah pahala dari Allah pujian dan reward dari Allah kepada orang beramal soleh dia nggak tahu sehingga tidak termotivasi jadi adanya iman, takwa, sabar, amal sholat itu kelahirnya dari ilmu. Dan tidak ada satupun celaan dalam Al-Qur'an kecuali itu buah dari kebodohan. Karena bodoh orang berbuat syirik, karena bodoh orang berbuat kufur, berbuat bidah, berbuat maksiat, berbuat melakukan banyak penyimpangan itu karena bodoh. Semua celaan lahir dari kebodohan dan semua pujian lahir dari ilmu. Berdasarkan hal itulah maka bila seseorang berfikir. Dan yang difikirkannya adalah kebaikan. Dan sumber dari sumber kebaikan lah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hatinya, fikirnya dipakai untuk memikirkan apa yang ada dalam Quran dan As-Sunnah maka lahirlah kebaikan makanya Imam Syafi'i tadi menyatakan bertafakur berfikir tentang hadis sesaat saja lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat malam sekalipun seribu rokat orang bisa memilih zuhud dan kona'ah dibanding mengejar-ngejar dunia itu karena ilmu dia tahu orang yang berilmu tahu bahwa dunia ini semakin dikejar semakin menjauh semakin menghindari kita akhirnya dunia ini tidak terkejar akhirat luput dari fikiran kita Sebaliknya siapa yang mengejar akhirat Dia mengabaikan dunia Yang dia kejar akhirat Dunia akan mengejar dia Menghampiri dia dalam keadaan dunia ini Hina dalam pandangan orang itu Contoh-contoh tentang orang seperti ini Kita sudah banyak berikan dia Di beberapa kajian-kajian kita di masa lalu Nah makanya Kejarlah akhirat. Dunia akan mengejarmu. Kejarlah dunia. Dunia akan lari menjauhimu. Dan engkau pun akan tambah jauh dari akhirat. Rugi dua-duanya. Kejar aja dunia. Barijang, kejar, Barijang itu tak kejar. Barijang tu apa ya? Mengejar dunia terus. Tapi dunia itu selalu tidak terkejar. Akhirat semakin jauh dari diri kita. Ya. Berkata masih kata Imam Ibnu Kaim rahmatullahi alaihi kata beliau mana tadi wakadali kal aqs demikian juga sebaliknya bila seseorang bertafakkur berfikir tentang keburukan otomatis kalau keburukan, dia tidak berpikir tentang ayat-ayat Allah yang matluah, yang dibacakan, ya Quran, Sunnah, enggak. Dia berpikir tentang keburukan. Salah satu objek atau topik yang dia fikirkan, yang dianggap sebagai sebuah keburukanlah dunia. Berpikir tentang sesuatu yang hina. Dunia ini hina. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hudair, ya Hudair, ma to'amuk wahai Hudair, apa makananmu? Dia menjawab, Allahu aladhan. Saya makan daging dan susu. Berarti ini orang kaya, orang berada. Oleh Nabi ditanya. Suma yasiru ilmada, terus yang kau makan itu akan berubah jadi apa? Sahabat ini cerdas dan santun, tidak vulgar. Dia menjawab, Suma yasiru ilmaku alim ya Rasulullah. Dia berubah menjadi seperti sesuatu yang kau sendiri sudah tahu lah apa itu. Gitu ya, cerdas kan? Tidak, tidak jorok ngomongnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah apa yang keluar dari tubuh setelah makan ya itu menjadi perumpamaan yang amat sangat pas dengan dunia di mata Allah Azza Wajalla dunia itu sehina itu sejijik itu serendai tak bernilai apapun ya Berdasarkan hal itulah, maka orang yang berpikir tentang kesenangan duniawi. Empat tak, harta, tahta, wanita, dan jangan disebut itu merek Maka itu sama dengan berpikir tentang keburukan. Dari berpikir tentang baru akan lahir motivasi untuk mengejar dunia. Nah, ini sampai melalaikan akhirat, melalaikan kebaikan asal dapat, asal teraih sampai lahir satu prinsip, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada yang ngomong begitu? Ada. Enggak peduli halal haram, yang penting dapat. Jadi dari berfikir tentang mengejar dunia lahir motivasi, motivasi yang buruk. Ya, dari motivasi itu kemudian lahir apa? Kehendak, keinginan untuk meraih semua itu lahirlah amalan-amalan yang memabibuta asal memperoleh dunia. Tak peduli halal atau haram, lahirlah amal buruk, lahirlah, lahirlah mencuri, lahirlah. Aktivitas ribawi, lahirlah korupsi, lahirlah umpamanya tipu menipu, ya apalagi dengan banyaknya sarana yang ditunjang dengan teknologi dengan internet, ada nggak penipuan lewat internet banyaknya ke HP kita aja hamp bukan hampir setiap hari menyatakan. Anda beruntung dapat hadiah sekian ratus juta. Ada? Saya dapat tadi itu. Bacakan jangan, enggak perlu lah ya. Buka website anu kan gitu ya. Hubungi nomor anu segala macam. Orang yang awam, wah gitu. Dapat sekian ratus juta dihubungi. Akhirnya ketipu barik dia. Uang dia di ATM habis kan gitu ya. Kalau dia punya, syukur. Kalau dia tak punya saldo di ATM, tak akan tertipu. Jadi ini lahir karena apa? Karena tafakur tentang sesuatu yang buruk, melahirkan amalan yang buruk pula. Jadi amalan baik yang baik ataupun yang buruk bermula dari tafakur. Tafakur yang baik melahirkan amalan yang baik. Dan tafakur yang buruk melahirkan amalan yang buruk pula. Berkata Imam Ibn Qayyim wa Amma ida sodafat syaiton dari sini dulu ida wajal syaiton wa al qalbi khaliatan khawiyatan farqa, fa innu yulqi fiha. Badural waswas walafkar arradiah Allah titufsilu tufsidu, tufsidu alaihi kalbu. Fatwa Allah demindalikal iradat. Kata Imam bila syaitan menemukan bahawa hati seorang manusia kosong, kosong dari tafakur dan tazakur. Dia akan menanam benih-benih waswas dan benih-benih pikiran-pikiran -benih buruk yang merusak hatinya. Jadi kalau orang itu hatinya tidak diisi dengan ilmu tentang Quran sunnah, maka ibarat hati itu kosong melompong, tidak ditanami apapun. Maka setan menebar benih-benih waswas, benih-benih syubhat dan syahwat, benih-benih keburukan. Akhirnya dia akan berfikir tentang keburukan sehingga merusak hatinya. Lahirlah keinginan-keinginan buruk, lah keinginan-keinginan untuk mengamalkan amalan-amalan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wataala. Sebaliknya apabila setan menemukan bahwa hati seorang hamba sudah penuh ditanami dengan benih-benih ilmu hasil tafakur, hasil belajar tentang Quran, Sunnah. Ada benih tauhid, ada benih akidah, ada benih ibadah dan kemuliaan akhlak. Setan tidak menemukan lahan kosong untuk menebar bibit-bibit keburukan dalam hati orang itu. Akibatnya apa? Akibatnya setan pun tidak bisa lagi untuk menyeret orang itu ke dalam keburukan yang dia inginkan. Maka para ulama menyatakan Rasul Amri wa Omudhu Hafidhika Inna Mahu Dawamut Tafaqur wa Ta'daburu Ayatillahi Azza Wajalla. Dari semua penjelasan tadi kita tahu bahawa pokok pangkal segala urusan dan tiangnya segala urusan adalah Dawamut. Tafakur, Selalu bertafakur Selalu memikirkan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah Dan itu adalah pokok pangkal seluruh urusan Sehingga semua urusan melahirkan hanya-hanya kebaikan Apa akibatnya? فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبي، وهي الغالبة علي، بحيث يسير إليها مفزاًه ومالجاًه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبي، وجلس على كرسيه، وصار له التصرف. Bila makna-makna Al-Qur'an hasil dari tafakur sudah memenuhi hatinya maka isi dari ayat-ayat Al-Qur'an itu akan menguasai hatinya maka akan terbentuklah kerajaan iman dalam hatinya iman itu duduk di atas singgasananya dia menjadi pengatur terhadap hati orang tersebut. Dan hatinya menjadi komandan yang mengomando seluruh anggota tubuhnya. Tangannya, kakinya, lisannya, matanya, semuanya. Itu akan mengikuti instruksi hati. Dan hati dikuasai oleh iman. Ala inna fil jasadi mudwah idha solahat. Salah harja sadukul wa ida fasadat fasal jasadu kullu ala wahyul khalim. Ingat dalam hati dalam badan manusia ada segumpal daging. Segumpal daging ini baik baik walau seluruh anggota badan. Bila buruk buruk pula. Karena anggota badan hanya prajurit yang menjadi pelaksana dari komando sang komandan. Komandannya adalah hati maka saat itu ya, dia akan terlihat tenang sekalipun banyak fitnah godaan yang melanda apapun musibah yang teralami oleh orang yang hatinya sudah dikuasai iman tetap terlihat tenang tidak terlihat berguncang bergeser Res, resah, gelisah, risau, galau galong enggak. Tetap tenang Ibarat Gunung Gunung kita lihat apa Tetap tegak di tempatnya tidak bergeser sedikit pun Padahal Al-Quran menjelaskan Gunung selalu bergerak Ibarat bergeraknya Awan yang ditiup angin tapi kenapa kita melihatnya seolah tak bergeming dari tempatnya, ya enggak? Para Al-Quran menyatakan gunung itu selalu bergerak. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 88. Allah berfirman, Wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wahyata murrumar sahabah. Sunnallahilladzqanakulda syaii. Innau khabirum bima ta'falun. Kata Allah. Engkau lihat gunung, kamu mengira gunung itu tetap di tempatnya, padahal dia bergerak seperti awan yang ditiup angin. Kalau umpamanya awan, awan itu kecil, sedikit. Dalam pandangan kita ditiup angin Kelihatan bergerak? Ya kelihatan dari sana teng Bergeraknya seperti pelan Parah kenceng Sekenceng tiupan angin Kita melihat Ada pun gunung, gunung bergerak Seperti bergeraknya awan yang ditiup angin Tapi kenapa kita melihatnya Seolah-olah gunung itu Tetap di tempatnya Itu gambaran Bagi orang yang hatinya sudah dikuasai iman dia tetap terlihat tenang sekalipun di tengah musibah, godaan, goncangan yang melandanya tetap terlihat tenang karena apa? karena sangat kokohnya sang iman menguasai hatinya taubahnya seperti terlihat diamnya sang gunung dalam pandangan manusia Padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan yang ditiup angin Ya, Inilah buah pertama dari tafakur Yaitu apa buah pertama dari tafakur? Tafakur itu kunci seluruh kebaikan Fondasi bagi seluruh amal soleh Semua amal soleh berawal dari tafakur semua amal yang diridhai oleh Allah berasal dari bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Dari hasil tafakur, melahirkan ilmu, ilmu melahirkan motivasi, motivasi melahirkan kehendak, keinginan atau tekad yang kuat untuk melakukan amal soleh, lalu lahirlah amal soleh atau amal baik tersebut. Buah pertama dari Tafakkur adalah Lahirnya amal-amal yang baik, amal soleh Bahkan seluruh kebaikan Yang lahir dari lisan dan anggota badan seseorang Itu bermula dari Tafakkur Inilah yang pertama, buah pertama Nah, Buah yang kedua, luar biasa nih Buah yang kedua dari bertafakur Ini harus teraplikasi dan terhayati mewujudkan poin kedua Dan menghayatinya itu Sesuatu yang luar biasa Hanya kita bisa rasakan Kalau kita sudah mengaplikasikan poin yang kedua ini Poin yang kedua dari tafakur adalah ahad depan eh kamis depan, depan ya. kamis yang akan datang sekarang sudah satu jam waktu yang kita habiskan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam pertanyaan ditutup sudah terlalu banyak kertas ya akan ya, terjawab semua Pertanyaannya banyak yang gak sesuai dengan tema ya Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain Barakallahu fiqh Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbab Uziadatil Iman wa Nuqsanuhu Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman Ya Agar iman bertambah adalah Pertama, belajar ilmu syari'i Pelajari tentang Allah dan syariatnya Ilmu itu asal dari iman Iman lahir dari ilmu Belajar ilmu, maksudnya ilmu syari'i Ilmu tentang asma dan sifat Allah Mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar Dan ilmu tentang syariatnya itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin membaca Al-Quran Al-Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, Ada setidak-tidaknya tiga poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musal-sal. Musal-sal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, al imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas, balik lagi gitu. Ya. Dan kita mengalokasikan meng waktu untuk itu. Kedua, Al-Haafidh menghafal, hafalkan, dan memuraja hafalan. Ya, dari mulai Juz Amma, setelah Juz Amma Juz ketiga kedua puluh sembilan terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Muluk, Al-Kahfi. Karena ini selalu kita baca di dalam uh, setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya. Ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca. Kedua menghafal. Ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar. Itu bisa kita lakukan. Dan itu beda. Dibanding membaca tanpa faham maknanya, ini yang kedua baca Al-Quran. Yang ketiga untuk menambah iman, ya jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana لا تزق كلوبنا باك دين Hadai tanah, wahablana mila dung karahmah sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa, yang keempat jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah. Yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. ya. Maka bergaul dengan orang yang seolah akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya. Insya Allah dengan kelima hal ini. Iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa bertambah. Apakah sholat duha dilakukan setiap hari? Pertama, ulama ikhtilaf Ada yang menyatakan selama ibadah itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW Mendawamkannya boleh dan bagus Walaupun Nabi tidak selalu melakukannya Pendapat yang kedua menyatakan Lebih baik tidak setiap hari melakukan sholat duha Karena Nabi SAW pun tidak melakukannya setiap hari Kadang-kadang beliau melakukan tiap hari seolah-olah tidak pernah meninggalkannya. Kadang-kadang beliau meninggalkannya seolah-olah tidak pernah mengerjakannya. Dari sinilah lah sebagian ulama menyatakan itulah sunnah Nabi SAW tentang sholat duha. Tidak meninggalkannya, tidak melakukan setiap hari dan tidak meninggalkannya setiap hari ya. Dan itu contoh terbaik Fa'inna khairul hadyi Hadyi Muhammadin S.A.W. Sebaik-baik petunjuk adalah Petunjuk Nabi S.A.W. Ustaz, apakah ketika tahun ini Tidak bisa kurban Sedang tidak kerja Dan sedang ikhtiar Wira usaha Padahal dua tahun kemarin Berturut-turut bisa kurban itu tanda bahwa harta anak Tidak berkah Dulu kerja Anak ahwat belum menikah Anak ahwat belum menikahnya dikurung Mana yang lebih baik Satu menyisihkan uang Untuk orang tua Untuk membantu keluarga Atau menyisihkan uang untuk kurban Dua hal itu tidak perlu dibenturkan ya. Silakan sisihkan uang untuk kebaikan bila pada saat datangnya waktu kurban dan kita memiliki kemampuan berkorbanlah karena berkorban setahun sekali dan dikaitkan dengan aspek istita'ah atau kemampuan kita kalau kita mampu lalu tidak kurban terkena hadis mangkanalahusaa Walam yudahi, fala yaqrobban nahu Siapa orang yang punya kemampuan untuk berkorban, tapi tidak menyembelih korban, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Jadi berkorbanlah kalau di saat datangnya waktu korban kita mampu. Ya, ada pun menyisihkan untuk orang tua itu bulanan sifatnya, atau tidak harus bulanan saat kita punya dan orang tua butuh, berikan, walaupun mingguan, ya walaupun setiap tiga hari sekali, kita punya orang tua butuh kelihatan, seperti umpamanya dia melamun terus, terucap ada keperluan ini yang mendesak, tapi tidak ada uang, dan kita mampu kasih memberi ke orang tua pintu kebaikan akan terbuka Pintu rizkinya, pintu amal solehnya, semuanya ya Jangan merasa takut rugi memberi ke orang tua Dijamin untung barokah dalam segala hal ya Usad minta kiat-kiat agar kita cepat menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ini harus jadi satu tabligh akbar dari orang yang sudah hafil berpengalaman tentang hal itu. Coba usulkan ke adakan tabligh akbar tentang kiat-kiat menjadi seorang hafiz ya. Enggak bisa semenit dua menit dalam tanya jawab bagaimana jika sholat sunnah kita juga tidak khusyuk? apa yang harus kita lakukan sholat fardu tidak khusyuk bolong. kita mutamal dengan sholat sunnah sholat sunnahnya juga sama bolong banyak kekurangannya gimana? lumayan daripada lumanyun. Jadi walaupun tidak khusyuk lakukan. Tapi begitu kita sadar bahkan yakin itu tidak khusyuk. Salat sunat kemudian harus lebih baik. Duh, salat sunah solat, tadi enggak khusyuk. Eh. Terus cari penyebabnya apa? Oh, sebelum sholat sunnahnya kita melakukan ini ini sehingga terbayang di dalam sholat sunnah. Nah nanti senatulah yang akan datang kondisikan pikiran kita sebelum sholat fardu ya agar urusan dunia tidak masuk ke dalam pikiran. Setengah jam sebelum sholat perut, coba baca Qur'an dengan terjemahakannya. Coba baca tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah. Pas sholat itu masuk tuh, yang tadi tuh. Ya, terbayang. Maka ini akan lebih khusyuk dibanding kalau sebelum sholat kita banyak berfikir tentang dunia. Apa hukumnya kalau kita istihadah dengan eh kita ibadah kita beribadah dengan dengan Dengan titik-titik ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Sebab saya pernah baca faedah salat. dengan titik-titik nah, ingin mendapatkan ganjaran dari Allah sebab saya pernah baca faedah salat iming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga Seorang sahabat ya Rasulullah, dullah ni ala amalan ada kulo biljan ya Rasulullah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, Wa alaihi wasallam. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming iming itu, tidak menyatakan. Oh kalau ibadah jangan ingin surga Tidak begitu Ya Jadi makna ikhlas adalah Meniatkan amalan Untuk meraih apa yang ada Di sisi Allah Meraih pahalanya Ampunannya, keriduannya Rahmatnya, surganya Dan yang sejenisnya Karena itu yang Allah iming-imingkan Juga Itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh kepada sahabatnya untuk beramal soleh ya boleh dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan itu masuk ke dalam zona ikhlas yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau umpamai ingin ganteng terus tahajud, setelah tahajud setahun dua tahun tetap goreng patut, terus berhenti ya. Pertama niatnya salah, ya. Kedua, kalau toh benar ada ibadah menjadi ganteng. Ada kan orang bikin apa status, ada meme-nya di hari Jumat. Jumatan dulu ah biar. Ada yang begitu? Biar ganteng. Kalau makna ganteng di sana maknawi benar. Boleh. Karena apa? Seorang laki-laki akhlaknya baik, ahli ibadah, friendly, dia ramah ke setiap orang, baik ke setiap orang, orang ini akan terlihat ganteng sekalipun goreng patut. Orang semua simpati ya. Orang semua suka. Orang semua senang. Kalau sudah ada rasa suka, rasa senang. Wajah yang bagaimanapun jeleknya akan terlihat ganteng. Ganteng secara maknawi. Sekali dia melakukan kesalahan, asli buruknya kelihatan. Oh, ternyata suami saya itu jelek ya. Kalau saya sedang tidak suka kepada dia bisa begitu tapi kalau ganteng secara fisik tidak akan berubah dengan ibadah tetap aja jelek tapi secara maknawi ya bisa ya mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab waktunya sudah habis insyaallah kita jumpa di Kamis yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anda Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh